السدره بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه الى روح السيد الامام يحيى بن شرف النووي وصلي وسلم شيوخه وتلامذتي واخوتي واخواتي ثم الى وجبه جامع ساداتنا الصوفيه وساداتنا العلويين صلى على wa hajir al-muhajirah Ahmad bin Isa wa Sayyid al-Faqih Muhammad bin al-Bali wa Sayyidillah Abdullah bin al-Haddad wa Habib Ali bin Muhammad bin Zunhabshi wa al-Hujabar bin Abdullah bin al-Attas wa Habib Muhammad Anis bin al-Habshi wa Jiddi Ahmad Abdurrahman wa Jiddi Ali bin al-Habshi Jaddul Sulaim wa Furayhim wa walidina wa wa dikum wa amwatinakum an Allah yaqbulu marhumuhum wa yuridur rajatin bil jannati wa fawna basarihim an warihim wa aulhimhim wa nafat barakatun akhirah Allah yaftah alayna wa alaykum futuhal arifin yufaqihna wa وهو جعل روايه من عباده الصالحين لله الذين هو علمنه بالي والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa duduk bareng di pagi hari di Musalla Majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan siha wal-afiyah InsyaAllah mulai hari ini kita akan membaca kitab Arba'in al-Nawawiyah Sedikit demi sedikit sampai khatam Waktunya, sesenggangnya waktu yang ada, sesenggangnya waktu yang ada, usahakan minimal tiap tiap pagi bisa kita baca. Insya Allah kalau ada Habib Muhammad, bareng Habib Muhammad di sini, ya ya. Kita nyantai para pemirsa di di rumah dimanapun anda berada. Tentunya kita akan mulai dengan mengenal siapa Imam Nawawi. Imam Nawawi. Nawawi itu bukan nama beliau Tapi Nawawi inilah yang lebih dikenal oleh dunia Islam khususnya Dan lebih khusus lagi untuk umat Islam di Indonesia Kebanyakan umat Islam di Indonesia itu mengenalnya Imam Nawawi Nama aslinya mungkin kurang di, diketahui oleh kita-kita uh, kita kita ini Beliau memiliki nama Yahya namanya Yahya, Ayahnya namanya Syaraf atau Syarafuddin. Karena Namanya Yahya punya bapak Syarafuddin biasa disebut Yahya bin Syarafuddin. Kebetulan lahirnya di kota Nawa. Karena lahir di kota Nawa, maka mendapat julukan dari nisbat kota tersebut jadinya Nawawi. Misalnya lahirnya itu di Solo ya Solowi. Lahirnya di Jogja, Jogja ya Cukjari lahirnya Banteng di Banten, Banten ya Banteni Bantengi. lahirnya Lakhirnya di Jampes, Jampes. Jampesi lahirnya di nggak lagi banyak, Laki banyak ini kan ulama-ulama Indonesia Laki yang dikenal Laki Al Jampesi Laki. Al -Banjari. Banjari lahirnya di Banjar Banjari. Al Banjari tapi kalau bukan Banjar Solo ya enggak ya bukan Al Banjari ya Solo ya tapi kalau yang di Semanggi ya, Semanggi itu tergantung wilayah di mana dia lahir. Karena Imam Nawawi lahir di Nawaw, maka disebut An-Nawawi, lahir di Nawaw. Beliau radhiyallahu lahir pada tahun 631 Hijriah atau di riwayat lain 630 Hijriah. Berarti lebih dari 800 tahun yang lalu. Lahirnya lebih dari 800 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu bukti Orang-orang yang bersama Allah Al-Baqi yang maha kekal Maka orang-orang tersebut juga akan kekal sebutannya Bersama Allah Subhanahu SWT Sehingga uh, sampai kapanpun ya namanya disebut-sebut Sampai kapanpun namanya dikenang Diperbincangkan Bahkan dilulukan oleh uh, umat Islam dari zaman yang satu ke zaman yang lain karena telah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa 630 atau 631 Hijriah. Beliau lahir pada bulan Muharram. Yang lahirnya di bulan Muharram. Kita ketahu urutan Hijriah itu Muharram, Safar. Yani Imam Nawawi kebetulan lahirnya di awal kalender Hijriah. Bulan pertama, pertama itu bulan, bulan Muharrab pertama. Tahunnya 630 Hijriah Nah pada Masa kecilnya Sejak, sejak kecil, kecil anak -anak sejak anak-anak itu Menawawi mempunyai, mempunyai kelebihan Punya Bakat-bakat tersendiri Makanya bakat, bakat anak, anak itu, itu Satu dengan itu yang lain beda-beda Orang tua Orang kadang beda -beda. Maunya, maunya Anaknya nilainya semua, semua bagus. bagus Matematikanya bagus khusus. Fisikanya bagus, biologinya bagus Sehingga kalau ada anak itu matematikanya 8 Fisika 4, biologi 4, bahasa Inggris 4, bahasa daerah 4 Kebanyakan orang tua akan mengatakan anak saya tidak pandai Atau mungkin yang lebih ekstrim, keras anak saya bodoh ini Bodoh dan seterusnya dan seterusnya Padahal bakar setiap anak, anak, itu, beda. anak itu beda. Mungkin memang dia enggak, ya, ahli di fisika, ahli di kimia, ya, enggak ahli di fisika, enggak ahli di kimia, enggak ahli di biologi. Tapi dia ahli di matematika, matematikanya delapan. Mungkin dia mau, dia mau jadi uh, pakar, pakar dalam, dalam dunia ekonomi nanti di masa masa dewasanya, enggak ada yang tahu. Termasuk juga kalau ada seorang anak yang nilai-nilai umumnya jelek semua. Empat, lima, empat, lima, empat, lima. lima, lima. Kok baca Al-Quran ini sepuluh. Akhlaknya 10 Ini memang bakatnya jadi wali Allah nah, Dia memang punya kelebihan Di dalam bidang spiritual Termasuk Imam Nawawi Beliau seorang yang terdas dalam semua bidang Tetapi sejak kecil Sudah punya tanda-tanda ke kewalian Atau kekeramatan Memang kebanyakan calon-calon wali itu Kecilnya sudah punya tanda-tanda kewalian Kebanyakan seperti itu Kalau kita baca biografi atau manakibnya Orang-orang yang soleh Sebagaimana Uh, disebutkan uh, misalkan, dalam, dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyah Al al-Kubra dan beberapa dalam, kitab, kitab yang lain. lain Imam Nawawi Al uh, ketika, ketika masih, masih kecil tidur, tidur, tidur di samping ayahnya. ayahnya. Umurnya ayahnya itu 7 itu tahun. tahun. Ya, ketika ya, ketika berumur 7, 7 tahun masih anak-anak kan -anak 7 tahun. Kalau sekarang 7 tahun itu kelas 1 SD ya. Rata-rata anak-anak satu umur, umur 7 tahun Masih umur 7, 7 tahun, tahun tidur, tidur Di samping ayahnya ya, kebetulan, kebetulan itu bulan, bulan Ramadan. Ramadan Ya di ya, bulan Ramadan bulan, eh, Di tengah malam, malam Setelah pas, pas pertengahan malam, malam Imam Nawawi itu Bangun itu dari tidurnya, tidurnya Terjaga Kebetulan, kebetulan ketika terjaga karena, terjaga karena tidur di samping ayahnya, ayahnya Ya ayahnya, ayahnya dibangunkan di, bangun bangun. di di bangun abah apa gitu, gitu ya pak ya. pak pa, pa, bangun. bangun ini, ini, ini kamarnya, kamarnya kok terang benderang luar biasa. luar biasa ini cahaya ya, ya, ya. cahaya apa wahai ya, ya, ya, ya. oh, ayah ya, ya. Kok, kamarnya terang ya, ya. benderang ya, ya. rumahnya kok jadi terang ya, ya. luar biasa padahal ya orang-orang ya, terdahulu, terdahulu tuh mengikuti sunnahnya Rasulullah, Rasulullah SAW kalau, kalau tidur, tidur lampu dipadamkan, dipadamkan. apalagi ya, keluarga memrawwi ayahnya memang juga seorang yang soleh sehingga lampunya dulu kan cuman lentera dari dari gajih dibakar gitu ya sehingga jadi ap, jadi nyala api lentera itu dipadamkan kalau mau tidur manfaatnya banyak disamping menghindari kebakaran memang tidur dengan dengan tiada cahaya itu akan buat tubuh sehat kata pakar kesehatan buat tubuh sehat sebab tubuh itu kalau kena cahaya dia masih bekerja jadi walaupun tidur dia itu masih masih bekerja, masih ada beberapa organ, organ, pikiran dan lain sebagainya bekerja, sehingga tidurnya, sehingga tidurnya tidak tidak maksimal. maksimal. Tapi Maka kalau ya. tidur dengan gelap, gelap, itu otomatis tubuh itu, tubuh itu seperti itu ini memang waktunya istirahat. Sehingga organ-organ yang dalam pun yang yang, yang tidak tidak ya, harus, harus kerja ya, ya tidak kerja, dia, istirahat betul. Itu di antara hikmah, ya, penemuan, hikmah penemuan pakar kesehatan di akhir zaman ini, tentang hikmahnya, hikmahnya tidur dalam, dalam keadaan, keadaan lampu dipadamkan, dipadamkan. Kalau, kalau dulu mungkin kita hanya tahu untuk menghindari kebakaran, kebakaran. Kalau, kalau sudah ada, ada lampu, lampu pakai, pakai listrik, listrik mungkin akan akan minim risiko kebakarannya kalau lampu dinyalakan makanya sekarang arti madamkan lampu ini kita luaskan bukan cuma karena menghindari kebakaran, memang di situ ada manfaat-manfaat lain atas sunnah Rasulullah SAW tersebut. Sehingga kalau kita tidur dengan lampu dipadamkan, shalat dapat manfaat yang yang banyak, Enggak sedikit. Nah bangunkan ayah, bapak, bapak bangun ini kok rumahnya kok terang benderang seperti ini? Ada apa? Padahal di situ ya uh, tidak ada cahaya apa-apa. Vasbel -apa. gogo. Al-Ahl Jami'an Seluruh penghuni rumah Bangun dan berkata Falam naroqullan nasyai'an Kami semua tidak lihat apa-apa Tidak ada cahaya apa-apa Kok kamu melihat cahaya Saat itulah ayahnya berkata Ini kebetulan kan malam 27 Ramadhan Malam 27 Ramadhan Dari situ ayahnya berkata saya bisa tahu malam itu malam Laylatul Qadar Karena anak saya melihat cahaya yang luar biasa di rumah Sedangkan kami semua tidak melihatnya Jadi Imam Nawawi umur tujuh tahun sudah ketemu malam Al-Qadar Sedangkan kita umur sekian tahun Mungkin belum merasakan malam Al-Qadar itu seperti seperti apa Ini betul-betul lihat malam Al-Qadar tersebut Umur tujuh tahun Kemudian, Kemudian dikatakan, dikatakan juga oleh mursyid, juga oleh mursyid, mursyid beliau dalam tarikhoh yaitu Syekh Yasin bin Yusuf, Yusuf Azhar Ghazi seorang, seorang yang soleh ulama-ulama terdahulu, terdahulu itu ahli dalam, dalam semua bidang ilmu. ilmu jadi nah bahasanya ya ahli fikihnya ya ahli tasawufnya ya ahli maka beliau-beliau ini -beliau punya guru fikih. Fulan, fulan, fulan, fulan. Guru hadid, fulan, fulan, fulan. Guru tafsir, fulan, fulan, fulan. Nah, mursyidnya yang bimbing hatinya, tasawufnya siapa? Itu ada. Kalau Imam Nawawi dikatakan, uh, Sheikh Ufid Tariqah, mursyid beliau, guru beliau dalam Tariqah, adalah Sheikh Yasin bin Yusuf Az-Darkashi. Sheikh Yasin bin Yusuf Az-Darkashi, beliau menceritakan bahwasannya Sheikh Muhyiddin, yang dimaksud Syekh Muhyiddin adalah Imam Nawawi tersendiri Ketika masih kecil umurnya 10 tahun Ketika Imam Nawawi umurnya 10 tahun Syekh Yasin itu bertemu sama Imam Nawawi Sedang berada di sekitar anak-anak kecil Waktu itu anak-anak kecil lagi bermain-main Sedangkan Imam Nawawi tidak boleh main bersama teman-temannya tersebut. Teman-temannya tidak ada yang mau main sama Imam Nawawi. Dijauhi, ya. Tak ada yang mau main sama Imam Nawawi. Ya Krohu Nahu Allahumma Wahai Ya Robbinhum. Karena memang di, diusir, tak ada yang mau main sama Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi -nya lari, lari menjauh sambil sedih, ya, sedih kok. Diusir sama teman-temannya. Temen Kita tahu anak, anak kecil umur 10 tahun sepuluh kan sepuluh pengen sepuluh main sepuluh sama kawan-kawannya. Nah kalau kemudian saya tidak mau main sama kau, pergi sana, pergi sana. Itu kan kalau bahasa Jawa keloro-loro. Ya. Artinya jadi tersayat-sayat sakit, sedih itu. Lari, Muhammad Nawawi menjauhi teman-temannya yang mengusirnya tersebut. Wayakil uh, ikrohim, beliau menangis karena di, diusir seperti itu. Wayakrool Quran fitil kalhal. Cuman bedanya dengan anak zaman sekarang Nangis, manggil bapaknya, manggil ibunya Ya, zaman sekarang Imam Nawawi nangis, lari Kemudian duduk di suatu tempat Membaca Al-Quran Dalam kondisi nangis itu ngaji Baca Al-Quran, itu Imam Nawawi Fawakaa fi qalbi Hubbuh wa ja'alahu Abu fitukan. Kata Syih uh, Yassin Ketika saya lihat Imam Nawawi seperti ini Maka saya langsung Jatuh cinta sama anak ini biar sosoknya, sosoknya, sosoknya saja langsung jatuh Jatuh, jatuh, jatuh cinta Memang gitu para wali itu Para wali itu punya daya jadet jad, jad, jad, jad, Daya tarik daya, Sehingga yait, orang lihat senang Orang, orang lihat senang Itu gak bisa dihalangi di, di, di, Karena Yaitu memang Allah yang yang, yang memberikan yang magnet, magnet Di dalam yang dirinya langit, Yang namanya magnet ketemu besi Ya besinya ketarik Ya besinya ketarik seperti itu Imam Nawawi di hatinya itu ada magnet Sehingga orang-orang soleh lihat senang Nah, kalau kalau yang, yang gak soleh, soleh Sebetulnya ada yang simpati yang dan yang sebagainya tapi, tapi mungkin karena bencinya lebih kuat, kuat Sehingga ya, ya tetap, tetap benci Tapi, tapi kalau, kalau, uh, kalau ya betul -betul yang betul-betul soleh dia akan, dia akan langsung jatuh, jatuh cinta jatuh Kepada orang yang yang soleh, yang soleh tersebut. tersebut Imam Nawawi, Nawawi juga, juga seperti itu Masih, masih kecil, kecil uh, uh, Gurunya saya lihat Langsung jatuh cinta Oleh ayahnya Sejak kecil Imam Nawawi itu di Ajak, Ajak ke toko, ke toko. Ya, ya, ya? Diajak Ajak ke toko, toko untuk kerja bareng, bareng ayahnya. Ayah ayah, ya. Tetapi, Tetapi anehnya, anehnya ya. layas dahil bilbek washiro anil alquran. Tetapi, Tetapi di toko itu, Nawi tidak, tidak, tidak pernah tersibukan oleh jual beli, beli ayahnya. Dia. Dia. Jadi, Jadi bisnes ayahnya ayah itu, itu tidak, tidak pernah membuat Imam Nawi sibuk meninggalkan Al-Quran al Gara-gara sibuk jual beli, jual -beli terus, terus sampai sampai enggak ngaji, ngaji tuh enggak pernah. Jadi di toko ayahnya, ayahnya jual beli. Jual -beli. Imam Malawi di situ masih kecil tuh baca Al-Quran terus. Karena dilihat oleh Syah Yasin ini anak kok dijauhi temennya yang ngaji. Di toko sama ayahnya yang ngaji. Akhirnya Syah Yasin mendatangi uh, al-ladhi yukri'ul Quran. Guru ngajinya. Guru ngajinya, guru ngajinya didatangi. Ya, setelah ketemu dengan guru ngajinya. Fawasaituhubihi maka guru ngajinya saya kasih pesan pesan agar memperlakukan Imam Nawawi dengan dengan baik. Saat itu Syekh Yasin berkata kepada guru ngajinya, "Hadza yurja ayyakuna a'lam ahli zamanih wa azhaduhum fayantafi'un nasbih." Ah, saya Yasin ngomong sama guru ngajinya, "Anak ini, anak ini, dia diharapkan kelak akan menjadi orang yang paling berilmu di zamannya." Dan orang yang paling zuhud di zamannya, orang yang paling alim dan orang yang paling zuhud di zamannya. Fatahovayanta fi onnasbih. Dan masyarakat nanti insya Allah akan mendapatkan manfaat yang besar berkat anak kecil ini. Fakolali. Saat dikasih tahu seperti itu oleh Syahyassin, guru ngajinya itu berkata, Amunat Jimun An. Kamu ni dukun atau? Kok ngerti anak kecil ini bakal begini-begini. Emang kamu kamu dukun. Memang orang itu ya seperti itulah keadaan. Kalau lihat ada orang punya firasatnya yang kuat, dikit-dikit dibilang dukun. Nanti orang bisa mengobati dengan doa-doa dengan Al-Qur'an nanti, nanti dibilang dukun. Memang wajarlah kalau orang menyangka seperti itu. Memang jarang orang yang punya kelebihan seperti seperti Ibu, seperti, seperti itu. itu. Ah, anta. Kamu ini emangnya dukun kok bisa ngerti demikian? Dijawab, lah, enggak, saya bukan dukun, saya bukan bukan, bukan peramal Terus kamu siapa? In nama antakonillah bidhalik Allah yang Allah menggerakkan, Allah menggerakkan Allah lisan saya ya, Untuk menyebutkan, menyebutkan semua yang saya sebutkan, yang saya sebutkan tadi, tadi. Nah, nah, nah, akhirnya ketika, ya, ketika guru ngajinya, ngajinya, ngajinya dengar Ini yang, yang ngomong orang soleh ternyata Guru ngajinya mendatangi ayah yang menawawi ya, Didatangi ayahnya, diceritakan Tadi ada Syekh Yasin Datang kemudian ngasih tahu Kalau anak kamu bakal jadi orang paling alim di zamannya Bakal jadi orang yang paling zuhud di zamannya Ketika eh, dikasih tahu seperti itu Maka ayahnya semakin bersemangat Anaknya ini harus bisa 30 juz khatam Al-Quran Di bawah bimbingan seorang seorang guru Betul-betul khatam Al-Quran eh, Nah ini sekilas tentang masa kecil imam Imam Nawawi. Nah, ketika, ketika beliau berumur 19 tahun, riis asrohasanah. Kalau kita, kita lihat tadi, beliau umur 7, 7 tahun sudah seperti itu. itu. Tentunya setelah dikasih tahu, tahu dan lihat anaknya punya kelebihan yang, yang, yang demikian, yang ayahnya kan iya, tidak, tidak mungkin, mungkin ee, uh, tinggal iya, diam iya. Ya. ya? Tidak iya, mungkin iya. tinggal, iya. tinggal iya. diam. Kalau kita, kita punya anaknya berbakat, kan dileskan, dileskan. Ayahnya juga gitu, anak ini digandeng terus nih. Karena orang tua yang, yang pintar, yang, yang cerdas, yang, yang kalau sudah tahu anaknya punya, punya bakat akhirat ya, memang dimaksimalkan. Karena tidak ada kekayaan yang melebihi mi, daripada kekayaan right Uchrawi. Ayahnya tentu pengin jadi orang yang paling bahagia di dunia dan paling bahagia, bahagia di akhirat. Maka ketika umurnya 19 tahun, sama ayahnya diajak ke Damaskus. Diajak ke Damaskus untuk belajar, karena pusat ilmu waktu itu di Damaskus di daerah sana. Masuk, masuk di, di tinggal di Madrasah Ruah Madrasa ya. Ya. Ya. ya, di Ruah ya. belajar di situ ya. selama dua ya. tahun. Beliau belajar di sana ya. umur 19 ya. tahun masuk ke Damaskus dua tahun ya. belajar di pesantren ya. uh, atau sekolah ya. Madrasah Ruah ya. ya di sana ya. Imam Nawawi tidak pernah berbaring ber ber selama Imam dua tidak ber 2 tahun tidak pernah berbaring persis taklim itu. Ya Takim, ya Takim ini selama dua tahun tidak pernah, pernah berbaring Begitu Mas Takim Atau <laughs> Mas Wahid atau saya Atau Mas Romi Mas Ansori Atau Bip Muhammad ini Ini kita-kita ini, kita -kita ini kita -kita tidak kita -kita pernah, pernah berbaring atau doyan berbaring? berbaring Tidak ada tempat Tepat pembaringan pun berbaring pembaring pun Apalagi ada tempat pembaringan Tidak pernah berbaring mulai ya Selalu merem kita-kita Memang tahu ini tidak Dua tahun cari ilmu tuh ya cari ilmu betul Tidak pernah berbaring Meletakkan lambungnya Badannya di tanah Itu tidak pernah, pernah beliau, beliau e, Lakukan dalam, dalam waktu Empat bulan setengah beliau, beliau sudah bisa menghapal Kitab Atanbi atan Kitab Atanbi atan itu, atan itu dihafalkan di oleh Imam Nawawi Dalam waktu empat bulan, bulan Setengah, setengah. Kemudian, kemudian uh, Beliau Menghafal kitab Al-Muhadzab Al Al dalam, dalam waktu empat bulan juga ni. Fibakis sana. Sisa nah, satu tahun itu, tahun itu, itu tadi kan habis empat bulan setengah, ada tambah dua bulan, setengah, 4 setengah, 4 setengah. bulan nah, sekitar lima bulan setengah beliau hafal kitab Al-Muhadzab. Al Dikatakan, Dikatakan juga ketika ayahnya, ayahnya Haji, Haji bersama, bersama beliau, beliau ya, ya, tahun, tahun 51 hijriah. Kalau lahirnya tahun 31, tahun 51 haji berarti umurnya 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kalau diambil yang 31, kalau lahirnya 30 berarti beliau haji itu ketika umurnya kalau 30, 51 berarti 21 tahun. Nah, mungkin yang tepat itu umur 21 tahun karena tadi umur 19 dia belajar di Damaskus. Nomor 21 tahun berangkat haji. Bersama ayahnya. Kebetulan. Uh, waktu berangkat itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Nah ketika berangkat dari kota kelahiran Imam Nawawi. Menuju. Uh, Mekah untuk haji. Sampai hari Arafah Sampai ukuf di Arafah. Dari mulai berangkat sampai ukuf di Arafah Itu tentunya perjalanannya. Bukan seminggu dua minggu. Sekitar satu bulan setengah. Nahwan min syahr wanesif. Sekitar satu bulan setengah perjalanan haji tersebut. Apa yang terjadi? Dari mulai berangkat sampai ukuf di Eropah, Nawawi kena penyakit al-humah. Penyakit huma itu sakit panas. Sakit panas itu bukan sakit panas demam. Demam itu demam. Paling suhu tubuh naik sedikit. Kalau disebut huma itu panas, derajat tubuhnya ini sangat tinggi. Sehingga orang yang betul-betul punya -betul penyakit panas, itu kalau lihat, Uh, nyala lampu, lampu ya Lampu itu bisa, lampu itu bisa nyalanya, nyalanya jadi merah, merah seperti api yang membakar, yang membakar Jadi nyala oh. itu Seperti ada ada, ada api yang menyala ya, Karena, karena panasnya, panasnya tubuh itu sampai ke, ke, ke, ke, ke, ke mata, mata. Karena, itulah karena itulah ada jaminan ada Dari Rasulullah SAW Siapa yang kena sakit humah di dunia ini Sakit panas yang seperti itu, itu Nanti insya Allah tidak akan kena panasnya api neraka Ini ada Sudah dikasih bagian-bagian nerakanya Dikasih di di dunia ini Makanya kadang ulama para, itu kalau enggak pernah para, sakit panas para, itu, itu takut, takut nanti pun, kalau, kalau, kalau kalau dimasukkan neraka. Ya. Jadi kalau pernah sakit panas, para, sering sakit panas tambah senang di ulamanya. Imam Nawawi ini sakit para, panas selama para, perjalanan, perjalanan para, haji sampai ukuf di Arafah. Dan luar biasanya ini umur 21 tahun, sepanjang perjalanan sampai ukuf di Arafah dia sakit panas, falam tufariquhu ila yam tidak, Tidak pernah, pernah beliau itu Lam yata'awah kot Tidak pernah mengeluh Sekalipun, aduh Panas, ya Allah kok panas Sama, panas, sama panas, sekali enggak pernah mengeluh panas, Padahal darat, perjalanannya, perjalanan darat yang, darat, darat darat, yang Melelahkan darat, darat, naik, naik, naik. kendaraannya Keladeh, kuda, onta, atau jalan kaki Seperti itu beliau tetap Tidak pernah Mengeluh sama ya, sekali Ini termasuk bagaimana Perjuangan Imam Nawawi Nahan dalam, dalam satu hari ketika menuntut ilmu, ilmu Imam Nawawi itu membaca, membaca 12 eh uh, membaca belajar, belajar, belajar ya belajar 12, 12 jenis ilmu, belajar ilmu dalam satu hari. hari. Ini, ini belajar fikih ini, ini. belajar nahu belajar, belajar tasawuf, belajar tafsir. Nah itu nanti fikihnya ada, ada berapa kitab, kitab misalnya sekian kitab, kitab fikih, sekian kitab tafsir. Ini, dalam ini, satu hari itu ini, ngambil ini, ini, 12, 12 kelas. Datangi 12 guru belajar tiap hari itu dilakukan oleh Imam Nawawi. Kalau kita sekarang dalam satu hari hadir 12 majlis, kira-kira lempoh atau enggak lempoh. Ya, satu aja sudah mungkin susah dikomahnya. Ini 12 uh, guru didatangi dalam satu hari oleh Imam Nawawi. So ada ada, so, ada apa namanya? catatannya Cikritan, tuh belajar kitab ini kita sama kita gurunya siapa? Untuk mempersingkat ber, tidak, ber, tidak saya, ber, sebutkan. saya sebutkan. Nanti kita, bisa, dibaca kita, kita, kita, kita, kita, kita, bisa dibaca dalam kitab Fawatul Wafiyat juz 2 halaman 593. Ya, ya. Sampai suatu hari, hari Imam Nawawi tergerak hatinya untuk belajar satu ilmu yang belum dipelajari. Asyir Majani, yaitu ilmu tib, ilmu pengobatan. Ya, ya, Mau belajar ya, ilmu pengobatan Ilmu pengobatan, ilmu pengobatan, pengobatan itu macam-macam Ada pengobatan, pengobatan dengan Apa namanya Wifek-wifek Ada pengobatan, pengobatan dengan pengobatan Ya pengobatan, pengobatan seperti kedokteran yang sekarang ini, sekarang ini. Ketika, Ketika mempelajari ilmu pengobatan tersebut, tersebut Fa'adlama ala qalbi wabakitu, wabakitu ayaman la ala alal istighul bisay Hati saya, hati saya jadi, jadi gelap Selama beberapa hari saya tidak bisa berbuat apa-apa Nanti saya ngapa-ngapain selama beberapa hari saya jatuhnya, jatuhnya tuh seperti sumbok, terus seperti orang sempoyok, terus mau begini, malas begitu, malas. Begitu, malas. Akhirnya kata Imam Nawawi, "Ma'awwi babakartu fi amri." Saya, saya mikir, "Ni kenapa nih saya nih kok seperti ini? Salah, salah makan, makan apa?" Orang, apa? orang, orang dulu tuh kalau orang soleh, artinya enggak enak sih, dipikir. Apa sebabnya ya? Saya salah makan apa? Pertama kali mesti yang dicari salah makan apa. Maksudnya salah makan apa? Bukan keracunan, bukan kemasukan makanan syubhat atau haram dari dari mana ini? Setelah diteliti, ternyata tidak ya, ada, ada. ada ya, ya. nanti Tentu, kan saya jelaskan, jelaskan. bagaimana, bagaimana makan Imam Nawawi itu, itu? tidak ada ya. sesuatu yang haram atau masuk ke diri saya. Wa ya. alhamdulillah an-nasebah bahu istiqolibitib maka ya, Allah kemudian ngasih tahu saya ngasih ilham kalau, ya, kalau penyebab, penyebab dari gelapnya hati saya adalah karena saya mempelajari ilmu pengobatan. Bagi para dokter jangan kemudian apa namanya tersinggung nggak, ini karena Imam Nawawi itu Difokuskan, difokuskan untuk bidang yang yang, yang, yang, yang, yang lain. lain. Ya, tidak boleh belajar Jadi, ilmu dari pengobatan dari yang ada di zaman, zaman itu. itu. Mungkin, Mungkin buku-bukunya buku bagaimana karena, dijelaskan. enggak dijelaskan. Bukan kedokteran ya, bukan kedokteran bukan yang kedokteran ada seperti zaman, zaman sekarang, sekarang ini. Akhirnya ini. ditinggalkan ini. oleh Muhammadawi belajar ilmu pengobatan, ilmu pengobatan tersebut. Nah, nah. kemudian di masa masa beliau itu masih remaja karena beliau meninggalkan masih muda sekali. Masa-masa abdi-masa remaja beliau sudah pernah ketemu sama iblis. Ya, seperti syabdu katir azilani rahimahullah. Syabdu katir azilani itu dalam masa perjuangannya juga diuji sama sama iblis. Ketika iblis di tengah hutan yang gelap gulita, kemudian tiba-tiba malam hari kok jadi terang benderang seperti siang hari. Terus ada satu cahaya besar itu berkata, saya adalah yang wahai, wahai Abdul Qadir mulai hari ini kamu, kamu boleh memakan sesuatu yang haram, kamu boleh melakukan sesuatu yang haram, halal buat kamu semua. Yang haram halal buat kamu. Kata Abdul Qadir Azilani sambil ambil batu dilemparkan, "Eh, uh, pergilah kamu, iksra ya la'in. <coughs> Ningkir kamu, wahai yang terkutuk." Langsung jadi gelap lagi. Nah, iblisnya nanya, "Kamu kok tahu kalau saya iblis?" Iya, karena hukum Allah enggak pernah Allah tuh merubah yang haram jadi halal tuh enggak pernah. Yang haram tuh selamanya halal untuk siapapun dan untuk nabi untuk rasul, rasul ya, tetap, ya tetap yang haram itu haram enggak pernah jadi halal enggak pernah yang haram jadi halal, haram jadi halal. Kamu, kamu kok bisa menghalalkan halal. yang haram halal. berarti ya kamu, kamu iblis nah diceritakan nah, akan, <coughs> Imam Nawawi pernah mengalami peristiwa yang sejenis yang iblis, tapi, tapi berbeda iblis, iblis, beda cerita ya ceritanya iblis, jauh berbeda, jauh tapi, berbeda. Iblis, tapi mengalami pertemuan dengan dengan iblis, iblis. kuntum maridun bil madrasah ruhiyah waktu itu saya sakit kata Imam Nawawi Fa bainama ana fi layali fi shuffah asy ketika di suatu malam saya berada di bagian pojok sebelah timur dari pesantren di situ walidi wa ikhwati wa jama'ah min aqaribi ada ayah saya ada kakak-kakak saya adik saya ada uh, kerabat-kerabat saya yang lagi naimun ila janibi mereka semua lagi tidur di sekitar saya Itsna shallallahu 'afani minal, minal alami. Kebetulan malam itu kok saya jadi seger Jadi seger, rasa sakit itu tidak tidak terasakan lagi, maka saya bangun dan pengin rindu kangen tengin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ja'altu usabbih, kata Imam Nawawi akhirnya saya membaca kalimat tasbih sebanyak-banyaknya. Dalam, dalam kondisi bacaan, bacaan diantara keras, keras dan perlahan, jadi tidak terlalu perlaku keras perlaku. juga tidak berperlahan, berper, yang suaranya cukup, cukup didengar oleh yang, yang ada di sekitar beliau, sekitar beliau itu. Beliau. Jadi yang, yang tidur itu tidur juga ada, pada ya, pada ya, dengar. Waibai ya. nama anak Kadaleh bin Najihur wal Israr, it Sheikhun Hasan surah Jamirul Mandor, Fatawatul Allah Hafatil Berka. Dalam kondisi itu ada uh, seorang yang sudah berusia di atas 40 tahun. Yang, yang agak yang tua Hasanus Surah Hasan tapi, tapi penampilannya, penampilannya itu cakep. Ya. Penampilannya cakep, cakep. cakep. cakep. Hasanul dipandang juga enak. enak, -enak. Dipandang Handan itu enak. enak, -enak. Yang ganteng, ganteng kali ya. ya. Dilihat itu enak, ganteng orangnya. Orang, orang, orang. Wudu ya, ya lagi ber wudu. Selesai wudu, atani wa qal. Selesai wudu Orang tua itu mendatangi saya dan berkata, "Ya waladi, la tadzkurullah ta'ala wa tushawis ala, ala walidak wa ikhwatik." Udah kamu enggak usah baca tasbih, enggak usah fikir Ini kamu fikir sekarang ini ganggu ayah kamu yang lagi tidur, ganggu saudara-saudara kamu yang lagi tidur, wa ahlak, ganggu keluargamu yang lagi tidur, dan termasuk semua orang yang ada di pesantren ini akhirnya terganggu dengan suara zikir kamu. Ya, terganggu. Fakultu "Ya Syekh, man anta?" Akhirnya saya nanya, "Wahai orang tua, kamu ini siapa?" An-Nasihlah. Dak saya nanya nama saya siapa. Saya mau nasihatin kamu saja. Saya ini pemberi nasihat. Jadi model ngomongnya ini, suaramu ganggu gitu loh. Suaramu ganggu. Ganggu ayahmu itu, ganggu tetanggamu, ganggu kerabatmu yang ada di sekitar. Kamu ini pikirmu tuh ganggu. Lah kamu siapa? An-Nasihul. Saya ini pokoknya penasihat kamu, orang yang baik yang menasihatiin kamu, kata orang tua tersebut. Fa waqa'a fi iblis. Dalam hati saya kata Imam Nawawi, ini bukan manusia ini, ini iblis. Hatinya langsung merasa peka. Bisa tahu ini iblis. Fa maka segera saya ucapkan auzubillahi minasy Ya. Dengan suara keras, aku berlindung kepada Allah dari dari setan yang terkutuk. Warofaktu sautibtesbi. Akhirnya saya baca kalimat tasbih dengan suara semakin keras. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Faradzawa mashaila na'hiyyatibabilmadrasah. Karena lihat saya seperti itu, orang tua tadi langsung berpaling dan berjalan menuju ke arah pintu pesantren. Ya ke kala pintu pesantren. Fantabah walidi waljama'a ala solti. karena suara saya yang tadinya di antara keras dan dan pelan sedang-sedang itu enggak bangun, tapi ketika saya teriak tasbih banter gitu ya, otomatis ya. ayah saya bangun dan kerabat saya, kakak saya yang ada di sekitar saya pun ter terbangun. Uh, Fa'arada ma syaillahu maiyah. Fawajadtuhum mughlaqon. Faqumtu ilal babil madrasah. Kemudian saya kejar orang tadi. Kata tadi kan larinya ke arah pintu. Orang tua tadi okay, ke arah pintu pesantren. Itu, itu, itu. Saya kejar ke pintu pesantren. Ternyata pintu pesantren itu tertutup dan terkunci, mughlaqon. Ya, tertutup dan terkunci. Wa fatashtuha wa lam fiha ahadan ghayra man fiha. Saya cari, tidak ada seorang pun di situ kecuali memang penjaga. Aja. Saya penjaga tidak saya penjaga, ada tidak orang lain yang penjaga, ada di sekitar, sekitar pintu tersebut. tersebut. Faqala walidi, "Maa khabaruk?" Akhirnya saya nanya sama saya, "Ada apa? Kok tadi pikirnya teriak-teriak seperti itu?" Fa akhbartul khabar, maka saya kasih tahu kejadian yang barusan saya alami, sehingga ayah saya dan saudara saya pun merasa heran, kaget. emang betul udah ada siapa-siapa ya? Ini ada siapa-siapa?" Akhirnya semua, semua ikut duduk bareng ayahnya duduk, kakaknya duduk, kerabatnya duduk, zikir bersama-sama kulunanun subbih wa nadzkur. Eh ada bareng zikiran. Jadi memang yang yang ciri ngomong ganggu-ganggu ini mungkin ciri-ciri bolone iblis itu ya. Mungkin seperti itu. Kalau lihat orang zikir merasa terganggu ya ini bolone iblis. Kenapa tadi mana hah bisa tahu ini kok iblis gitu ya? Sebab beliau udah zikir di waktunya zikir. Sunnahil pertengahan malam. Itu waktu berzikir. Disuruhkan orang, orang itu bangun untuk berzikir kepada, kepada, kepada Allah. Allah. Kemudian zikirnya diantara jahar wal isror, isror. Yang enggak terlampau, terlampau ke keras. Tuh, nah kalau tuk, ayahnya, ayahnya bangun karena zikirnya ya itu bagus. Itu toh. Bagus eh, wah, ayahnya, ayahnya juga suka zikir. Saudaranya juga suka suka zikir. Dan suara itu tidak akan membangunkan ayahnya. Tidak akan ganggu. Tapi ini setan bisikan seperti ini kamu ganggu. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita jangan... Merasa bingung kalau ketika kita pikir, kita pikir, terus ada orang yang mengatakan, kamu jangan ganggu, orang itu tidak boleh ganggu yang lain. Yang tidak boleh ganggu, ganggu itu kalau, kalau kita memang teriak-teriak teriak, mengganggu, iya, lah itu iya, memang tidak boleh. Itu itu iya, iya, boleh. Tapi, tapi kalau suara iya, yang iya, wajar iya, yang didengar orang iya, lain, iya, maka bagus-bagus saja. -bagus bagus -bagus nah kalau Dan kita sudah pikir di waktu yang tepat, suaranya wajar, ada orang yang merasa terganggu, jawab saja memang sengaja saya teriak-teriak keras-keras biar setan kamu itu pergi. Ya, ya, karena ya, setannya karena banyak ya, di diri kamu, ya, biar ya, setan ya, kamu pergi. Terus seperti ya, yang ya. seina Umar bin Khattab ketika ditanya, pikirnya ya, kan ya, keras nggak ya, Umar tuh. Ya. Ya. Saya, Saya pengen ngusir, ngusir apa, apa namanya setan, pengen geser setan. Kemudian diantara ya, uh, kelebihan-kelebihan ya, yang dimiliki oleh ya, Imam Nawawi makannya, makannya. ya makan. Bagaimana makan beliau? Beliau itu kalau makan juga, sehari cuma sekali. Cuman kalau minum, minum sehari, sehari cuma sekali. sekali. Muhammad mau niru lihatannya ya, ini. <tuk <tuk makannya sehari sekali. Minumnya sehari, sehari, sehari sekali. sekali. Makannya, sehari, makannya sehari, sehari sekali. Bagdal Isya. Setelah sholat Isya itu baru makan. Tak? Minumnya di waktu sahar. Di waktu sahur itu minum. Minumnya waktu sahur. Makannya habis Isya. Minumnya waktu sahur. Kita makannya habis pagi makan. Siang makan. Malam makan. Sebelum makan, makan minum, semula. habis makan minum, tidak ada makanan juga, juga minum. minum. Itu kalau kita. Imam Nawawi tidak sore nyemil lagi. Tidak sampai sore sudah nyemil. Imam Nawawi pagi tidak makan, mendam. siang kan, tidak makan, sore tidak makan, magrib tidak makan, Pak isya baru makan. Dan makannya itu cuma roti. Makannya cuma roti. Itu Imam Nawawi. Saur cuma minum air. Dan beliau tidak mau makan sesuatu kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya, ya, kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Wah karena Yakul ilhami mayak Timin jati Abi min Nawah. Jadi abahnya ini dari Kota Nawa ngirim ke Damascus makanan, mungkin deket ya, ngirim. Mungkin kalau di sini Kertausuro pasar Liwon itu. Ini abahnya yang ngirim, bapaknya yang ngirim makanan, boleh dimakan. Kalau tidak ada makanan dari bapaknya, tidak mau makan. Nanti ya akan saya kasih tahu kenapa seperti itu. Semu kok sampai sedemikian. Sebab memang para awlih al-solehin itu menjaga jangan sampai kemasukan yang haram. Nah, karena ayahnya tahu ini anaknya calon-calon wali, yang dari kecil sudah wali, awliya insyaAllah. Kan? Dijaga sama ayahnya, ayahnya jaga jangan sampai anak saya kemasukan makanan yang haram. Tidak Maka tidak boleh terima makanan dari siapa pun. Makanan dari abahmu, dari bapakmu yang makan. Bagaimana Al-Khusus lah Ini bapaknya tiap hari buatkan roti ini. Bapak yang luar biasa. Ia ya, buatkan roti buat anaknya. Jangan dibilang anak-anaknya ini kok menyusahkan orang tuanya. Tidak, memang orang tuanya pengen melayani anaknya biar jadi jadi orang yang luar biasa, biar jadi orang soleh yang betul-betul soleh. Di setelah buat roti selesai dikirimkan ke anaknya yang ada di Damascus. Bayak kulu menuh. Ya, ya. Akhirnya maka roti makan roti tersebut. Wa makanay jimat baina idamain. Beliau, beliau tidak pernah makan dengan dengan lebih dari beliau dua, beliau dua lauk. Dua lauk itu, tidak. Jadi, itu enggak. jadi roti, roti, ya sama, sama minyak zaitun. zaitun. Ya makan Bagi roti sama minyak zaitun. Atau roti sama cuka. Tak pernah. Roti minyak zaitun, cuka. Roti minyak zaitun, mentega. Tak pernah. Roti minyak, ada minyak zaitun, ya roti tutul minyak zaitun sudah. Roti, Roti tutur sama sama cuka, itu Imam Nawawi. Dan beliau, beliau makan, makan daging, daging itu satu bulan, bulan cuman sekali. sekali. Makanya, Makanya uh, saya kemarin ngomong sama, sama teman saya ya, ya, ya, yang gak, gak mau makan, makan daging. daging. Kamu itu muslim, muslim atau atau bukan muslim. Muslim, muslim. muslim? Kalau kamu muslim ya makan daging. daging. Orang, orang Islam, Islam itu korbannya disuruh korban kambing. kambing. Bukan korbannya itu pepaya atau sayur kan ya enggak? Korbannya itu kambing, korbannya ontar. Di makanan itu ada rahasia Allah. Dinikmati walaupun nggak banyak banyak. Seperti menawwi ini kan sebulan sekali. Daging ini daging kambing, makanan kesukaannya Rasulullah SAW. Sampilnya itu kesukaannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita makan Sampil kambing itu, iga apa iga ya paha, pahanya kambing itu, niat mengikuti sunnah bagus. Tapi, Tapi memang sama Sayyidatulah Aisyah jangan dan terus menerus. Makan kambing, kambing terus, terus, Mas Sayyidatulah Esa tidak boleh. Karena uh, kambing, kambing itu, seperti itu seperti nyandu. Nanti bisa kecanduan. Jadi disuruh ada waktunya wakunya ya, tuh, ya, hari ini makan, makan kambing. kambing. Biar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau memang ya, ya, betul-betul mengikuti sunnah, jangan sampai kambing. Total nah, gak mau makan kambing Meskipun mereka, ada kan yang mengajarkan makanan, Jangan makan makanan, daging Entah kambing atau ayam dan lain sebagainya daging, Boleh, boleh sebagainya. yang seperti terserah Cuman kalau saya mengajarkan sama diri saya dan murid-murid saya, saya Jangan, jangan terlampau yang seperti itu Ambil kambing makan Di situ ada hikmah yang luar biasa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Imam Nawawi yang Yang betul-betul sehari Sekali makan Itu pun masih menyempatkan diri makan daging kambing Walaupun sebulan cuman Sekali, Sekali. Uh, Ini disebutkan dalam kitab, kitab Nihayatul Arab di fununil adab ya, Ada kisah-kisah yang saya baca itu Ada di kitab, kitab Nihayatul Arab di fununil adab. adab Kemudian, Kemudian uh, pernah, pernah Imam Nawawi suatu hari Coba lihat adabnya ya Adabnya Imam Nawawi terhadap gurunya Makanya beliau sampai jadi Jadi orang yang luar biasa ya Adabnya kepada, kepada gurunya. Dunia, pernah beliau diundang beliau makan, makan sama, gurunya. sama gurunya. Kalau kita, Kalau kita diundang makan, makan sama guru makan, orang soleh kan senang ya. Senang ya? luar, luar biasa. Nah Imam Nawawi diundang makan sama gurunya. Makan, beliau mengatakan. Ya saya diakfini di mendalik. Wahid guruku. Tuan ku. Tolong maafkan saya. Saya tidak ikut, ikut makan tidak apa-apa ya. Saya diudhran syar syariyan. Saya, saya punya udhr. udhr, udhr, udhr sesuai syariat. Syari Tolong, Tolong saya, saya dimaafkan, kan, gak hadir, hidup, gak apa-apa ya, ya. Jangan, jangan jangan sampai gelo, gelo masuk, masuk hati sedih, sedih jangan. jangan Tolong, Tolong dimaafkan Akhirnya, Akhirnya sama gurunya, gurunya diizinkan yaudah juga gak juga usah, usah makan kan, bareng Karena ada udhur, udhur syari tadi. tadi Sehingga karena salah satu, satu temannya nanya, nanya Kenapa kok kamu gak mau makan katanya ada udhur syariat Udhurnya apa? Badan seger, gak sakit, sehat Udhur syariat kan mungkin lagi sakit, gak bisa hadir seperti, Seperti itu. itu. Ini sekeras sehat. sehat kamu, kamu kok bilang punya udur syariat. Dijawab. Akhwu antasbiku ainu sheikhilah lokmatin faa kulhuwanala ashur. Udur syarat ini adalah saya itu belum bisa meyakinkan diri saya. Saya ini masih khawatir. Nah nanti kalau makan bareng sama guru saya, kebetulan ada makanan yang sudah dilirik sama guru saya, dilihat oleh guru saya. Sebetulnya guru saya pengen pengin makan itu, itu kok saya dulu iya, yang ngambil kemudian saya, saya makan dulu saya takut ini termasuk kurang ajar kurang sama kurang guru, saya. guru saya coba kalau, coba kalau kita, kita kan tidak wah ini dagingnya mumpung mombong isutu nah, ambil nah, dulu <laughs> ini kalau kita, kira -kira kita kan kira -kira. wah ini mumpung kira -kira. ini ini ya perkara kira -kira -kira. gurunya ini ngelire nggak ngelire nggak peduli ini mas takim ansori ini model-modelnya begitu romi lebih lagi ini kalau wahid ini gayanya nggak suka nggak suka gayanya begitu gayanya jadi ini yang nyoteng juga sama aja iya, itu Mas Yaito, itu, itu di balik layar itu ketawa ketawa di sana soalnya awak IDI itu ngono gitu. Jadi kalau <laughs> diundang guru Imam Nawawi tidak mau ikut makan iya, karena iya, dia iya, merasa iya, iya, takut iya, iya, nanti kurang ajar iya, itu. kok ngambil makanan iya, iya, yang sudah dilirik guru saya saya ambil duluan padahal saya tidak tidak iya, iya, merasa atau iya, nggak krosok kalau guru saya pingin uh, itu dilakukan oleh Imam Nawawi. Ketika dulu belajar, ini bisa dilihat di kitab Al-Uhdul Muhammadiyah, juz 1 halaman 10 Kemudian bagaimana Imam Nawawi menghormati gurunya ketika belajar dulu ya? Beliau itu kalau mau ketemu gurunya, setiap kali pergi mau belajar, idah koroja, leaders liakro ala sheikh, ia tasyad anu victoric, bima tayaster. Beliau kalau mau belajar sedekah dulu dalam perjalanannya menuju majlis ke tempat gurunya ini sodako. Sodagoh uh, dengan apa yang dimiliki, ya apa yang ya, ada dikasihkan ya, dikasih, disedekahkan. Wajakulu Allahumma stur anni aibah muallimi hatalataq aini lahu ala nakkisoh walayyabluguni anhu an ahadin ya, radhiyallahu anhu. Dikatakan ya, lelaki nawawi, Ya Allah tolong tutup, tutup, tutup aib guru yang akan mengajari saya, ya. tutup aib guru yang mengajari ya. saya, ya. Sehingga, sehingga mata saya tidak melihat satupun keburukan di guru saya. Dan telinga saya tidak mendengar satupun yang tidak baik tentang guru saya. Coba bayangkan, mau belajar itu sedekah, tawasul dengan sedekahnya minta agar bisa melihat gurunya ini betul-betul manusia yang sempurna, nggak punya salah. Jangan sampai ayatnya kelihatan ya Allah. Karena memang syarat orang mau berhasil itu harus bisa melihat gurunya, gurunya itu tidak punya kesalahan, dan dia harus meyakini gurunya orang yang soleh dan penyakitnya orang zaman sekarang kalau belajar dimasuki sama setan. alah gurumu jek ngono kok. Gurumu masih seperti itu. Gurumu masih seperti itu. Dia sudah mencacat gurunya. Bagaimana mau jadi dapat barokah atau rahasia kewalian dari gurunya kalau gurunya sudah dicacat? Gurunya sudah di, di apa namanya? koreksi dan lain sebagainya. Lah Imam karena Pengin betul-betul jadi orang soleh Beliau hati-hati jaga hatinya terhadap gurunya Jangan sampai punya perasaan buruk Atau berpikiran yang buruk Atau ada berita yang buruk tentang gurunya Kemudian buruk, termakan buruk, Isu ikut berita ter tersebut Sampai sodakoh Tawassul dengan sodakohnya tersebut Setiap kali mau belajar Itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi Semasa beliau Belajar kepada gurunya Mungkin Tuan Muhammad baru dengar yang satu ini ya Bebe. Nah, ini kita mutola'ah, belum banyak kita belajar tentang Nawawi, tapi alhamdulillah dapat banyak hal yang insya Allah uh, menyebabkan kita semakin bersemangat mempelajari kehidupan para aulia mustolihin dan nanti kalau kita belajar kitab Arba'in An Nawawiyah. Kemudian hmm, bagaimana pandangan? Ulama tentang Imam Nawawi sedikit saja, nggak usah banyak. Ya, Imam Nawawi itu kan, beliau meninggal di bulan Rojab. Ya, meninggal di bulan Rojab. Sebelum meninggal itu beliau pengen banget makan apel, pengen makan apel. Dicarikan apel, dapat apel. apel disuguhkan. Ini Imam apelnya. Beliau nolak dan nggak jadi makan, nggak jadi makan apel. Terus beliau meninggal dunia. Malam harinya, salah satu anggota kerabatnya itu mimpi, mimpi ketemu Imam Nawawi. Terus nanya bagaimana perlakuan Allah di akhirat sana? Kamu dijamu apa sama Allah? Pertama kali saya roh saya keluar, saya pindah ke alam barzah. Pertama kali pindah alam barzah, suguhan yang pertama kali disuguhkan sama Allah oleh Allah kepada saya, langsung saya disuguhi apel. Saya disuguhi apel. Waktu mau meninggalkan pengen apel, belum sempat makan meninggal. Begitu rohnya keluar langsung di akhirat disuguhi apel. Tapi apelnya apel surga, nggak sama dengan apel malang ya, beda. Ini apel surga. Orang-orang saleh seperti itu langsung oleh Allah tuh dijamin di itu Imam Nawawi. Beliau meninggal tahun 676. Jadi usia beliau di antara 45 sampai 46, 46 tahun dan belum sempat menikah. Nah, di antara uh, ulama yang mengenal Imam Nawawi, kebesaran Imam Nawawi itu ya sangat meng, apa namanya? pengin bertemu dengan Imam Nawawi. Di antaranya adalah uh, Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya, Imam Taqiyuddin As-Subki sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Huda Al-Muhammadiah Juz 1 Al halaman 10. Waqat balaghana 'ani Syekh Bauddin annahu qala bainama ana raqib Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki berjalan keluar kota menuju Damaskus bersama anaknya yang bernama Bahauddin. Jadi Mbah Houdin, Sheikh Houdin sama bapaknya, Sheikh Takiuddin Sheikh Takiuddin, Takiuddin Asyuk ini ulama yang luar biasa, ulama besar. Naik kendaraan, ya naik kendaraan, berjalan menuju negeri Syam, Damaskus. Insa Allah shakshon min fala hisam yagul. Saat itu dalam perjalanan, beliau mendengar ada seorang petani yang asalnya dari negeri. Syria dari Damaskus berkata. berkata. Saltrul Faghih Yahya An Nawawi An Masallah wa Wakeda. Saya mendengar. Uh, saya pernah bertanya kepada Imam Nawawi tentang permasalahan ini dan, dan dan ini. Dalam riwayat tersebutkan petani yang dimaksud adalah orang yang menuntun onta. Imam Taqiuddin As-Suki. Jadi beliau naik onta yang nuntun itu. Ya, ya, adalah seorang, seorang petani. petani. Dan biasanya ini kalau ini berangkat, berangkat kan rombongan. Nah ini lagi, lagi ngobrol, ngobrol sesama, sesama penuntun. penuntun, lagi ngobrol. ngobrol. Saya, saya mendengar Imam Nawawi berkata begini, begini, begini, begini, begini. Maka Syaikh Yudin As-Sukri langsung menyuruh berhenti. Kemudian, kemudian beliau, beliau turun dari ontanya dan berkata, silakan kamu naik ke atas biar saya yang di bawah yang jalan kaki yang nuntun ontah ini. Karena sudah sepantasnya mata yang melihat Imam Nawawi dimuliakan seperti ini. Jadi penghormatannya sama Imam Nawawi itu sampai orang yang lihat saja, lihat ini, pernah lihat, pernah nanya, berarti kan dianggap murid, diletakkan derajatnya setinggi, tingginya. Ini Imam Taki Dinasuk ini ulama yang besar, beliau merendahkan diri dan beliau pilih jadi yang nuntun ontanya tersebut. Beliau mengatakan, Wa aksama alaihi billah, nyumpah Lupa, kamu yang kamu naik yang saya yang mau mau jalan, jalan di sini sampai masuk, masuk Damaskus. Damaskus bayangkan, bayangkan. bayangkan. nuntun unta sampai, sampai sampai ke mana ke Syria, Syria. jalan kaki padahal kaki. bio yang punya yang kendaraan, punya uh, kendaraan. Uh, beginilah peralakan ulama kepada orang-orang soleh, soleh di, di, di zamannya di Imam Thaqi ini pengen ketemu Nawawi tapi ternyata ketika sampai di Damaskus Imam Nawawi sudah meninggal karena dulu kan perjalanan itu kan jauh sekali ya sampai di sana dulu tidak ada koran tidak ada radio. Nah, SMS. SMS. Jadi orang itu tidak ngerti sudah meninggal atau belum tuh tidak, tidak tahu berangkat sampai sana ternyata sudah meninggal. Karena sudah meninggal, sedihnya luar biasa. Ya duru fi abu biha wa alfiha usulifiha. Beliau masuk ke tempat di mana Imam Nawawi dulu ngajar, ke Darul Masuk di situ, kemudian setiap sudut tempat itu dijala, beliau jalan-jalan di sana, sholat di sana dan meletakkan pipinya itu di lantai-lantai uh, Darul Hadis, tempat di mana Imam Nawawi biasa mengajar dan hidup. Meletakkan pipinya, diusir-usirkan, diusap-usapkan ke apa namanya ke lantai ter -ter tersebut sambil mengucapkan syair wa fi daril wa latifu ma'na atufu fi jawalibi wa awi la'ali an amsi bahra wajhi la'ali an amasa bahra wathi makanan masahu qadamun nawawi ya la'ali an Amat sabah riwadhi makanan. Mas tahukah anda Munawwiy? Kurang lebih seperti itu. Yang maknanya kurang lebih sengaja saya tempelkan, muter-muter jalan-jalan di setiap sudut. Kemudian saya tempelkan pipi saya oser-oserkan usap-usapan ke lantai ini. Siapa tahu pipi saya itu menyentuh suatu tempat yang pernah diijak oleh kakinya Imam Nawawi mau cari barokahnya Imam Nawawi sampai seperti itu. Ini kalau Syekh Taqiyuddin As-Subki hidup di zaman sekarang mungkin dikatakan mengkultuskan ulama ini. Memang orang itu bukan mengkultuskan ulama, menghormati ulama itu mah sampai seperti seperti itu. Berkahnya ulama itu memang memang ada Nah terakhir Imam Nawawi eh, sebelum meninggal itu ada beberapa orang yang minta jaminan dari beliau, ngomong sama beliau dalam kitab Tuhfatul Talibin Fitar Jamatul Nawawi disebutkan Waqala li jamaatun min al-qaribihi wa sahabihi Binawa Beberapa anggota kerabat dan teman-teman Imam Nawawi di tempat kelahiran beliau di Nawawi Itu pernah Meminta Imam Nawawi Agar tidak melupakan Mereka semua kelak di hari kiamat Tolong kalau kiamat nanti jangan lupakan kami ya Di sana Jangan lupakan kami lahum, Imam Nawawi menjawab In kana samaja wallahi. wallahi kalau memang nanti di hari kiamat saya itu dikasih Allah uh, suatu kelebihan, keistimewaan. Diberi Allah keistimewaan bisa ngasih syafaat orang lain selamat di sana. Wallahi demi Allah la adkhulul jannah. Saya tidak akan masuk surga wa wa'idan a'rifu wa Sedangkan satu dari orang yang saya kenal berada di belakang saya. Saya tidak akan meninggal satupun di belakang saya, orang-orang yang saya kenal di dunia ini. Nanti kalau saya memang jatahnya itu masuk surga dan punya keistimewaan. Saya akan meletakkan semua orang yang saya kenal di depan saya. Agar mereka masuk surga duluan. Saya tidak akan masuk surga, mendahului mereka semua. Ini tentang Imam Nawawi. InsyaAllah B. Muhammad ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Insyaallah. Pagi ini Bik Muhammad Banyak belajar dulu dari saya Ini besok pertemuan berikutnya Kita akan saling isi, mengisi Ini beliau mengatakan yaksi Kerana kelihatannya data yang saya sebutkan Sudah sama dengan yang beliau miliki Semoga manfaat Mari kita tutup dengan Al-Fatihah Kepada Ruh Imam Yahya bin Sharafuddin Wa Jami Masyikhi Wa Suleh wa furu Wali dina wadi kum sun Habib ibn Bakar bin Abdullah bin Talib al-Tasuf Habib Ali bin Madhabshi, Wahabib Alwi bin Alhabshi, dan jami' ikhwad dan ikhwani, azwajeh, awulah dina sun Habib Muhammad Anis bin Alwi Alhabshi, wali dina Ali bin Madhanis Habshi, wali dina Irfan, wazwjat bishifah itu Habib bin Rasul Qaf wali wali dha, jadi Ahmad bin Abdurrahman itu jadi Abdurrahman bin Usman itu jadi Ali bin Alhabshi, dan jami' azwajeh Musaan Furaim, wabarakallahu wali dina يا رسول الله مره محمل درجات في الجنه و الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله اجد ما في علم الله صلاه وسلاما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 بل حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واقتبني في ديوان ساداتي وسلق بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في أطاك راغب في رضاك مستسلم لكذاك Rabbi tubni min auliyak wasluk sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa, wa sallallahu ala